Wa khairul hadyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Ka muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Al Hasanah Terban Yogyakarta. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia radio Muslim di 1467 AM dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kembali insyaAllah ta'ala kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita Kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Allahumma amin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih bersama atau masih dalam pembahasan bab ar-raja. Bab tentang berharap berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang kita pelajari adalah hadis ke-320, 320 satu. Walaupun sempat kita Aju undurkan Tapi itu pembahasan terakhir kita InsyaAllah ta'ala Ada satu hal yang Kemarin belum sempat saya Sampaikan tentang Hadis ke 421 Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi tentang seorang yang atau firman Allah taala tentang seseorang yang senantiasa berbuat dosa. Abna ba'dud dhanban. Seorang hamba berbuat dosa. Kemudian hamba tersebut mengatakan Allahumma gfir li dhambi Ya Allah ampunilah dosaku Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata Aznaba abdi dhamban Hambaku telah melakukan sebuah dosa Fa'alima anna lahu rabban ya gfiru Dan dia sadar sesadar-sadarnya bahawa dia memiliki Rob yang senantiasa mengampuni dosa, wayakhudubi dzambi, dan juga memiliki Rob yang bisa saja menyiksa dia dengan sebab dosanya. Tuma ada Kemudian hamba tersebut kembali mengulangi dosanya dan terus berulang sampai beberapa kali, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kudsi tersebut قَبْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَشَاءَ Aku telah mengampuni hambaku maka e, berbuatlah sekehendak dia Al-Imam An-Nawai mengatakan berbuatlah sekehendak dia artinya kalau dia mengulangi kembali dosanya dan dia bertobat maka Allah akan Eh, Senantiasa mengampuninya Ada satu hal yang Atau dua sisi yang Mari saya sampaikan dari hadis ini Yang pertama bahwa eh, Perkataan hamba Allahumma kfir li dhambi Ini yang pertama Mari sudah saya singgung Yang kedua belum saya singgung eh, Perkataan seorang hamba yang berbuat dosa Allahumma kfir li dhambi Artinya adalah taubat Taubat Jadi bukan hanya sekedar Memohon ampun Dengan lisan tapi tidak meninggalkan Dosa Jadi Arti perkataan hamba tersebut adalah Taubat Artinya aku Bertaubat kepadamu ya Allah ampunilah dosaku Dan Ini sisi yang pertama Artinya adalah taubat Dan taubat itu konsekuensinya adalah Tiga Meninggalkan perbuatan tersebut Bertekad untuk tidak mengulangi dan menyesal Ini tiga ya. Jadi Meninggalkan perbuatan tersebut Dan tidak melanjutkannya Kemudian menyesali Dan bertekad untuk tidak mengulangi Ini namanya tobat Tapi kalau hanya sekedar istighfar Dan tidak bertobat Maka Tidak berlaku hadis ini Itu namanya istighfarul kathabin Istighfarnya sang pendusta Ini dia beristighfar tapi lanjut terus Contohnya begini Seorang yang melakukan Perbuatan dosa Datang waktu sholat Panggilan adhan Dia berhenti melakukan dosa Astagfirullah Tapi tidak ada tekad untuk Tidak mengulangi Bahkan dalam hati Nanti ada sholat dilanjut Terbukti setelah sholat Bahkan ketika sholat pikirannya pun begitu Pikirannya ke arah dosanya terus Berbuat dosa sebelum Waktu sholat, datang waktu sholat Ya istighfar Nah, apakah dia sudah bertobat dari dari perbuatan dosa tersebut bisa dilihat. Apakah ada penyesalan dalam hatinya? Meninggalkan meninggalkan sudah. Tapi apakah dia menyesali ataukah menunda saja? Kemudian apakah dia bertekad untuk tidak mengulangi atau hanya menjeda saja? Ya, jeda salat. Sementara ketika salat pikirannya ya ke arah situ nanti, lagi asik-asiknya ini. Nanti baca solat dilanjut. Ini berarti belum bertolbat. Apakah ada kemungkinan untuk diampuni? Ya, kemungkinan senantiasa ada. Allah Subhanahu Wa Taala yfiru lima yashaa wa yuzzibu yashaa. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan akan Menyiksa siapa saja yang dikehendaki Akan Tetapi jeda dia dari berbuat maksiat Kemudian istighfar dia Bukan Jangan merasa bahawa dia seperti dalam hadis ini Hadis ini adalah untuk orang-orang yang bertaubat Bertaubat Meninggalkan, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi Suatu hari dia terjerumus lagi setelah meninggalkannya setelah menyesalnya setelah bertekadnya untuk tidak mengulangi ini dia kadang seseorang merasa bertobat nggak ada rasa menyesal tidak ada tekad untuk tidak mengulangi ini satu sisi yang harus kita perhatikan dari hadis ini maka berkali-kali kalau kita baca dalam syarah hadis ini hadis ini bukan untuk memotivasi kita untuk berbuat dosa, ndak. Karena ini sisi yang harus kita perhatikan. Harus taubat. Tinggalkan, sesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini satu sisi. Yang dimaksud di sini adalah bertaubat, bukan hanya sekedar ucapan apa? Ucapan lisan. Sisi yang kedua, supaya kita tidak terlalu berani untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman qad ghaftu li abdi Aku sudah mengampuni hambaku Yang jadi masalah dan ini sisi kedua yang harus kita perhatikan hal qila hadzalana am la Apakah ini sudah dikatakan kepada kita atau belum Hadisnya demikian Kalau Allah mengampuni maka Allah katakan ghaftu aku ampuni hambaku nah, ketika kita melakukan dosa itu kemudian kita meminta ampun kepada Allah apakah Allah sudah berfirman seperti itu kepada kita ataukah belum ini sesuatu yang majhul yang tidak kita ketahui maka tidak bisa kita sembarangan wah sudah saya sudah dapat abdi. Ya. ini satu sisi yang harus kita uh, perhatikan apakah perkataan ini sudah dikatakan pada kita jadi taubat kita sudah diterima Ataukah belum Ini harus kita perhatikan Hadis ini memang hadis yang Mengajarkan tentang rojak Mengharap ampunan Rahmat, kasih sayang dari Allah Tapi di sisi lain Kita harus cermat Bahwa Tidak setiap orang taubatnya Diterima oleh Allah Tidak setiap orang bisa benar-benar bertobat sebelum kita bicara tobat yang diterima. Tidak setiap orang bisa benar-benar bertaubat. Mungkin hanya pasing lambi. Eee, apa? hiasan bibir semata. Banyak istighfar. Istighfar terus, mata selawatan terus. Ini diantara antara istighfarul kedabin, contohnya begini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai berapa puluh meter istighfar tapi matanya ngikutin terus. Ini istighfarul kadabin, istighfarnya orang yang pendusta. Mohon ampun kepada Allah tapi maksiat jalan terus. Toh tidak setiap taubat itu diterima oleh Allah atau tidak setiap orang itu mampu untuk bertaubat. Kemudian ketika seorang mampu bertaubat, apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Ini yang harus kita cermati dari Hadis keempat ratus, berapa? Dua puluh satu Tidak bermudah-mudah Hadis ini sama sekali tidak mengajari kita untuk bermudah-mudah untuk berbuat dosa Cuma kita kadang merasa Kita banyak dosa Kita kadang merasa seperti itu Supaya tidak timbul putus asa Ingat-ingat hadis ini jadi hadis ini tuh untuk orang yang sudah terjerumus ke dalam dosa Bukan yang belum terjerumus kemudian ah Saya mau buat, berbuat dosa nanti minta ampun nah, Tapi ketika kita tergelincir Ingat hadis ini Dan banyak nanti hadis-hadis Banyak sekali nih kitab roja uh, uh, Di dalam kitab ar-roja ini Atau bab ar-roja ini Al-imam an Al nawawi Menyebutkan hadis-hadis yang Menggambarkan kepada kita tentang betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Sampai di hadis nomor 439 Dan Masih sekitar 19 hadis lagi Insyaallah wa ta'ala Nah ini yang kemarin ingin saya sampaikan Baru teringat kalau ada satu poin yang belum saya sampaikan Yaitu masalah Apakah kita termasuk orang yang sudah mendapatkan perkataan qad ghafartu ataukah belum? Ini sesuatu yang majhul. Kita enggak tahu. Oleh sebab itu jangan apa? Jangan coba-coba. Nah, kadang, cuma terkadang kita ini merasa diri kita dosa, banyak kesalahan, entah dengan sesama, entah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sadarlah sesadar-sadarnya bahwa kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kita, Rabb kita siap untuk menerima, berkehendak untuk menerima eh, permintaan ampun kita kepada-kepadanya. Nah, hadis ke-422. Berkata al-imam an-nawawi, rahimahullahu taala wa anhu dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallall sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsi bi demi zat yang jiwaku ada di tangannya laulum tudnibu Seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaba bikum. Niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Wala jaa'a biqaumin yuznibun. Dan Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa. Fayastaghfirun Allah taala. Sehingga kemudian mereka pun memohon ampun kepada Allah Taala. Fyaqfirulahum dan Allah pun akan mengampuni mereka. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sekali lagi bahwa hadis ini bukanlah hadis untuk memotivasi kita memberikan eh, apa namanya. Supaya kita ini sepele, memotivasi kita, menganggap sepele dosa, tidak. Tapi hadis ini adalah merupakan kabar gembira. Untuk seorang manusia keturunan Adam. Ya. Karena sifat kita ini adalah gampang berbuat dosa. Ini kabar gembira bagi kita manusia Yang gampang berbuat dosa Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kullu bani adama khatta Setiap Anak keturunan Adam Banyak melakukan Salahan Wa khairul khatta'in attawabun Dan Sebaik-baik orang yang Terjerumus ke dalam dosa adalah segera Adalah orang yang segera Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini sama sekali tidak memotivasi kita, tidak menyemangati kita untuk berbuat dosa. Tapi hadis ini adalah kabar gembira bagi Bani Adam. anak Keturunan Adam yang pasti terjerumus ke dalam dosa. Kabar gembira bahwasanya Allah maha pengampun. Sampai kalau Sampai-sampai kalau di sana Tidak ada hamba yang akan diampuni Maka Allah akan ciptakan hamba-hamba Yang nanti berbuat kesalahan Untuk diampuni Ada kita atau tidak ada kita Allah bersifat maha pengampun Dan sifat maha pengampun ini adalah Sifat yang muta'adiyah Sifat yang memiliki Athar Sifat yang memiliki pengaruh pada makhluk Jadi Di sana Ada hamba-hamba yang diampuni Maka Allah akan ciptakan hamba-hamba Yang butuh pengampunan Mereka butuh kepada Allah Dan Allah tidak butuh kepada kepada mereka Kalau boleh saya ibaratkan Walaupun mungkin ibaratnya kurang pas sih. Walillahl mathalul a'la ya. dan bagi Allah adalah permisalan yang sangat tinggi. Tidak ada satu permisalan pun yang bisa e, Persis presis menegati kondisi yang sesungguhnya. Walillahl mathalul a'la. Eh ada apabila ada seorang yang sangat dermawan. Memang suka memberi. Ya. Setiap orang datang ke rumah dia Pasti diberi Setiap orang datang pasti diberi Sampai orang-orang kadang datang itu Rikuh Setiap datang diberi Setiap datang diberi Sehingga Sang Dermawan terkadang Sang Dermawan tahu Kalau orang-orang yang datang itu merasa apa? Nggak enak Dikiranya datang minta apa? Minta-minta Maka Sang Dermawan tadi mengatakan tidak usah Tidak usah riku Datang ke rumah saya Kalaupun kalian tidak datang Saya akan datangkan orang selain kalian Untuk tak kasih Jadi kalaupun kalian tidak datang Saya akan panggil orang-orang lain Untuk saya kasih Ini permisalan mungkin kurang tepat Tapi mungkin begitulah apa namanya, Sedikit untuk memberikan Gambaran Saking pengampunnya Allah, kalau kita enggak berbuat salah, Allah akan cari, Allah akan ciptakan hamba-hamba yang berbuat salah untuk diampuni. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sifat ampunannya luar luar biasa lu, luasnya. Ini kabar gembira bagi orang pendosa. Maka siapa yang yang merasa berbuat dosa, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Demikian juga pelajaran bagi kita Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbuat salah Di antara mereka Orang yang berdosa Kemudian mengeluhkan kepada anda dosanya Maka anda sebagai seorang muslim yang berilmu Yang mengetahui tentang luasnya ampunan Allah SWT Harus sadarkan bahwasanya Allah maha mengampuni dosanya Apalagi orang ini datang kepada anda dalam kondisi sudah putus asa. Saya merasa diri saya sangat kotor. Sehingga saya tidak layak untuk datang ke masjid. Berkumpul dengan orang-orang yang Masya Allah. Mereka rajin sholat, rajin ibadah. Saya malu untuk bertemu dengan mereka. Akhirnya saya tetap di komunitas saya yang buruk. Nah orang-orang yang semacam ini harus disadarkan. Bahawa Allah maha pengampun. Allah mengampuni dosa kedatangan kamu sekali saja ke masjid, barangkali itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu bisa saja seperti itu. Maka nanti di hadis-hadis yang lain, di hadis-hadis selanjutnya, ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah Wasallam, Ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah pelanggaran. Aqim ala ya Allah, tolong tegakkan hukum Allah di atasku. Kemudian setelah itu Salat pun ditegakkan Salat Bukan hukum Allah yang diminta oleh pemuda tadi Setelah salat selesai Pemuda tadi datang lagi kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah akan kita baca Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Ya Rasulullah Ini asabtu as haddan Saya sudah melanggar hukum Allah Ini hukum Allah yang Mengharuskan adanya Hukuman yang berat, tapi bukan semacam potong tangan dan yang lainnya. Di bawah itu mungkin didera, pukul dan yang lainnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadar Ta'as Sala, kamu ikut salat? Ya, saya tadi ikut salat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan itu sudah menjadi ampunan bagi kamu. Jadi salat yang kita kerjakan, ya. Kemudian wudu yang kita kerjakan, langkah kita menuju masjid yang kita langkahkan, pulang kita dari masjid menuju rumah, langkah itu dihitung. Istighfar kita, tasbih kita, tahlil kita, takdir kita, sedekah kita. Itu kita harap di situ ada ampunan dosa bagi kesalahan-kesalahan yang kita kita lakukan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam As-salawatul khamis wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ilar ramadan ila kafaratun limabainahuma idaz tunibatil kaba'ir salat lima waktu satu dari dari salat yang satu ke salat yang lainnya dari satu jumat ke jumat yang lainnya dari satu ramadhan ke ramadhan yang lainnya itu penghapus dosa Apabila seorang tergelincir Melakukan dosa Ba'dah subuh Atau ketika duha Maka dia masih punya harapan Meminta ampun kepada Allah Dengan sholat duhurnya Dengan wuduknya di sholat duhur Atau dengan wuduknya di sholat-sholat duhanya Dengan istighfar dia Dengan kiraatul quran dia Apabila dia kembali terjerumus Setelah menyesal Maka masih Ba'dah duhur dia terjerumus lagi Maka ada kesempatan yang dia harapkan nanti dengan sholat asar Sekali lagi bukan menyemangati untuk berbodosa Atau memberikan ketenangan orang untuk berbodosa, enggak Karena ampunan Allah kita enggak tahu Diterima atau tidak kita ini Taubat kita diterima atau tidak Kita dapat ampunan Allah atau tidak Janji ada, ancaman juga ada Allah berjanji untuk mengampuni, tapi Allah juga berjanji untuk eh, mengancam, untuk menyiksa. Ini yang harus senantiasa ada di dalam hati kita. Berlalu satu hari, dua hari, dosa kita merasa belum terpupus dengan sholat lima waktu hari-hari itu, maka kita masih ada pengharapan Jumat. Sholat Jumat yang kita lakukan. Hadiri sepenuh hati, sesempurna mungkin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jumat dari Jumat berlalu, merasa dosa kita masih bertumpuk. Mata kita belum terjaga, telinga kita masih banyak dosa, tangan kita masih banyak mendolimi manusia. Atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang menurut hitungan mungkin tinggal sekitar 90 hari lagi. Insyaallah. Nasealullahan. Yubatliqana Ramadhan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan dan menundukkan, memudahkan Ramadhan untuk kita jalankan dengan amal kebaikan dan kita bisa sepenuh hati untuk berbuat baik di bulan tersebut. Ramadhan yang luar biasa. Bulan yang luar biasa. Mungkin akan ada orang-orang yang Jasadnya tidak sampai di bulan tersebut Tapi niatnya sudah Sampai di bulan Ramadan Siapkan uang Dari sekarang Untuk iftar misalnya Ya Udah merancang rencana Nanti pokoknya Ramadan saya akan demikian Demikian demikian Ini orang-orang yang niatnya sudah sampai di bulan Ramadan kalaulah badannya tidak sampai Insya Allah dia akan sampai dengan dengan niatnya. Taib. Jadi masih banyak kesempatan orang-orang yang terjerumus ke dalam kesalahan. Kita memiliki waktu-waktu yang luar luar biasa. Uh, jangan putus asa. Ya, jangan jangan putus asa. Karena kita memiliki Allah Subhanahu Wa Taala yang mengampuni dosa. Ya. Nah, ini hadis ke berapa? 422 ya, sekali lagi hadis ini tidak untuk memotivasi kita untuk berbuat dosa akan tetapi ini adalah kabar gembira kabar gembira bagi kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang untuk mengampuni dosa hambanya ya, sangat senang untuk mengampuni dosa hambanya sangat senang menerima taubat seorang hamba Bagaimana kan telah, telah pernah kita pelajari Di bab taubat Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, e, Lebih senang Ketika dia menerima taubat Seorang hamba Maka sifat senangnya Allah Ketika menerima taubatnya seorang hamba itu jauh lebih Jauh melebihi kesenangan Seseorang yang Menemukan kembali Hewan tunggangannya Dalam sebuah perjalanan yang sangat sulit Tidak ada lagi tunggangan lain Kecuali tunggangan dia Dan seluruh perbekalan di tunggangan dia Wallahu afrohu bitawbati abdihi Minal minar rajuli ya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira sifat Allah sifat senang Allah itu lebih besar dibandingkan atau ketika, ketika menerima taubat seseorang dibandingkan seseorang yang menemukan kembali kendaraannya setelah hilang, padahal seluruh perbekalan ada di, ada di dalam kendaraan tersebut melakukan perjalanan jauh dengan mobil kita, masya Allah, ya kan? Air minum di situ, kartu ATM di situ, HP di situ, masya Allah, baju di situ, makanan di situ. Ya. Kita tinggal sejenak untuk berteduh di bawah pohon, tiba-tiba mobil ini jalan sendiri, masya Allah, ya kan? Lupa mengunci apa? Stang. Akhirnya jalan sendiri mobilnya. Dikejar sudah nggak bisa sudah molor, beronjong. Hmm. Akhirnya sudah kita kembali ke tempat semula, mempersiapkan kematian kita. Tiba-tiba, ya pas lagi putus asa putus asanya, mobil itu mundur, sambil ngelaksan lagi, masya Allah, ya kan? Saking gembiranya kita, orang tersebut dikatakan dalam hadis, bukan mobil ya, unta. Orang tersebut mengatakan Allahumma Ana rabbuka Wa anta abdi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah Kau adalah hambaku Dan aku adalah Rabbmu Ini saking senangnya sampai apa? Kecelidut Ya Jadi orang senang itu terkadang apa? Bisa membuat apa? Salah bicara Ya. makanya hati-hati kesenangan jangan ter terlalu harus tetap kontrol sebagaimana kesedihan juga sama. Nah, maka saking gembiranya saking saking gembiranya terbalik bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala kegembiraan dia ketika menerima taubatnya seorang hamba jauh melebihi kegembiraan orang ini maka kita memiliki Allah. Yang sangat gembira Memiliki sifat farah Gembira Menerima taubat seorang Seorang hamba nah, Ini kabar gembira dalam Hadis-hadis uh, yang sudah berlalu Kemudian hadis ke 423 Sama Berasal dari Sahabat Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu R.A. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula annakum la anna kalian tidak berbuat dosa la Allah khalqan yudznibun maka niscaya Allah akan ciptakan makhluk untuk berbuat dosa faya staghfiruna kemudian makhluk-makhluk tersebut meminta ampun kepada Allah fayaghfiru lahum maka Allah pun akan mengampuni mereka ya. jadi Allah akan ciptakan makhluk yang berbuat dosa ya, kita ini semua Bani Adam khata Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maksum tidak berbuat tidak mungkin salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga maksum. Tidak mungkin melakukan dosa kesyirikan. Tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah. Tidak mungkin melakukan dosa besar. Ini sepakati oleh para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tidak mungkin melakukan dosa besar. Tidak mungkin salah dalam menyampaikan Risalah, ada pun dosa-dosa kecil, para ulama ahlus sunnah wal jamaah masih berbeda pendapat. Apakah Rasul SAW masih bisa terjerumus ke dalam dosa kecil? Ataukah tidak? Yang Rajiho Allah Ta'ala a'lamu bisawab, Rasul SAW terkadang melakukan kesalahan dan kemudian diberitahu langsung oleh Allah bahwasanya itu salah dan sudah diampuni oleh Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umatnya tentang bahwa hal itu salah. Dan ini banyak teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al Quran, misal ketika beliau menerima Abdullah ibn Umi Maktum yang saat itu ingin masuk ke dalam Islam dengan wajah yang cemberut, akhirnya ditegur oleh Allah. Abasa, watalla. Kemudian juga teguran Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya. Ya. Dalam surat At-Tahrim, "Ya ayuhan nabiyyu limatuhrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik?" Wahai Nabi, sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk dirimu demi untuk mendapatkan keridhaan dari istri-istrimu? Itu gur oleh Allah. Gara-gara ada persekongkolan antara sebagian istri Nabi SAW ya, Beliau kesukaannya madu Suatu saat dihidangkan Sering sekali dihidangkan madu oleh salah seorang istri beliau Radiyallahu ta'ala anhunna jami'ah mudah dan Allah meridai mereka semuanya Setiap datang minum madu, akhirnya ada yang sepakat. Maksudnya kita ini mau bikin apa namanya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini enggak bagaimanalah caranya? Akhirnya kalau sudah minum madu, datang ke seorang istri, kau ya Rasul, wahai Nabi, mulutmu bau maghafir. Mulut kamu bau sebuah minuman yang enggak enak baunya. Adal yang diminum beliau adalah madu. Merasa enggak enak beliau pun datang ke rumah sebagian istri yang lain sama istri yang lain tadi mengatakan mulutmu bau maghfir karena sudah sepakat ini dua orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam silakan kisah uh, panjangnya dibaca di surat tahrim ya adalah sebuah makanan atau minuman yang kalau di apa namanya makan itu membuat mulut menjadi apa bau ya kalau di daerah kita ya mungkin Nopoyo Peti nopo jengkol Walaupun ada resep Dan cara supaya makan peti Tidak bau mulutnya itu saya dapat Resep dari teman toh Lalu, Ini cocok untuk para Pecinta peti ini, Masya Allah. Peti sama jengkol Alhamdulillah Jadi biar tidak bau itu caranya Kalau makan peti langsung ditelan Resep dari Pak Puguh ini ya betul juga ini kelihatannya no, enak eneng itu gitu loh <laughs> ya langsung ditelan apalagi jengkol itu masya allah <laughs> enaknya petai itu kalau dikelutus <laughs> langsung ditelan nggak bau memang tapi ya ya begitu nah maka akhirnya rasul saw bertekad untuk tidak lagi meminum madu itu tegur oleh allah ini kan kesalahan ringan akan tetapi Allah luruskan langsung itulah kemaksuman Rasul salallahu alaihi wasallam ha, selain Nabi salallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum ini selain ambiya kita ini tidak maksum kita berbuat salah banyak kekurangan gairu maksumin kita ini khata sifat kita adalah apa Khatok Sering berbuat kesalahan Nah kalau kita bergaul dengan orang yang sering berbuat kesalahan Tentu harus siap-siap Siapapun yang akan kita hadapi Ketahuilah dia adalah orang yang khatok Kalau anda mencari teman yang maksum di muka bumi ini Tidak akan ada yang ketemu Kalau anda mencari guru yang maksum di muka bumi ini Tidak akan ada yang ketemu Ulama' saja terjatuh dalam kesalahan. Mereka khairu ma'asumin. Makanya sebagian ulama' seperti Al-Imam Ibn Hajar, Al-Afqalani, Rahimahullah, juga Al-Imam An-Nawawi, Al juga imam-imam yang -imam lain, terjatuh dalam kesalahan. Kesalahan mereka takwilus sifat, mentakwil sebuah sebagian sifat tapi asal akidah mereka adalah ahlussunnah wal jamaah sehingga salah kalau kita mengatakan karena al-imam Ibn hajar al-asqalani dan imam nawawi melakukan kesalahan berupa takwilu sifat maka kita bakar kitab-kitabnya enggak usah dibaca itu fatul bari enggak usah dibaca itu sahih atau apa namanya syarah muslim arbain nawawi dan riyadus salihin enggak usah baca ini adalah sebuah kesalahan karena seseorang itu dihukumi dengan mayoritasnya al aghlab mayoritasnya baik ataukah salah al-imam ibnu hajar al-asqalani al-imam an-nawawi al mayoritasnya jauh lebih banyak kebaikannya dibandingkan kesalahannya apalagi kesalahannya adalah dalam perkara yang tersamar bagi sebagian orang yang tidak setiap orang tahu bahwasanya itu adalah apa salah makanya kita diberi cerita oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhayli ini saya masuk memang saya catat di sini tentang kemaksuman supaya saya bisa masuk di sini. bahwasanya hamba-hamba Allah selain Rasul SAW dan para nabi tidak ada yang maksum makanya kita harus siap-siap berhadapan dengan orang yang berbuat salah, siapapun dia nah, bagaimana kita menghukuminya? menghukuminya adalah dilihat dari mayoritasnya mayoritas mayoritas al-aghlab yang dominan eh, yang dominan kalau dominannya baik kita katakan itu orang baik kalau dominannya buruk kita katakan itu buruk al-imam ibn Hajar al-askalani ulama ahlu sunnah wal jamaah al-imam al-nawawi ulama ahlu sunnah wal jamaah sehingga kalau ada seorang pemuda yang saking semangatnya mengatakan bahwa ini Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dan Nawawi terjatuh ke dalam kesalahan Tawil, enggak usah kita baca kitab-kitabnya bahkan kita bakar saja kitabnya salah itu. Enggak benar. Ini kita diceritakan oleh Syekhuna Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan juga sebelumnya banyak masyaikh menceritakan terutama yang terjadi oleh e, kepada Syekh Ibrahim dan para masyaikh di Madinah ada sebagian mahasiswa Universitas Islam Madinah itu di malam hari raya Idul Adha Mengirim surat kepada para masyayikh. Ayu al-masyayikh. Ta'ayyatu. Mari kita rayakan hari raya ini. Dahu katanya. Mari kita berkorban. Biharki kutub Ibni Hajar al-Sekalani wa Nawawi. Mari kita berkorban dengan cara membakar kitab-kitabnya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Ini ada orang-orang yang semacam ini. Masya Allah. Maka akhirnya pemuda-pemuda itu dipanggil oleh siapa? Pihak universitas untuk diberi nasihat. Beberapa tim diadakan untuk menasihati para mahasiswa. Tim pertama gagal. Padahal di situ ada masayak senior. Kemudian dibentuk tim yang lain. Di antaranya adalah Syekh Ibrahim Arwahaili. Beliau menceritakan di antara dialognya. Di antara dialognya beliau mengatakan kepada para pemuda tersebut yang mengajak untuk membakar kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi dia katakan oleh Imam Ibnu oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili wahai para pemuda mana kesalahan yang lebih tersamar keharaman mana yang lebih tidak tampak antara takwilus sifat mentakwil sifat ini sebuah sifat ditakwil kepada Mana yang lain Misalnya, sifat Allah yadun, Allah memiliki tangan, di ta'wil menjadi sebuah apa kekuasaan, dan yang lain-lain. Mana yang lebih tersamar keharamannya? Apakah ta'wil sifat, ataukah sujud kepada selain Allah? Kalau antum yang ditanya, jawabannya yang mana? Yang haramnya lebih jelas, jelas itu yang mana? Sujud kepada selain Allah. Ini pertanyaan yang pertama. Oh, tentu sujud kepada selain Allah. Baiklah, kalau begitu pertanyaan kedua. Mana yang lebih perhatian terhadap agama Islam ini? Kalian ataukah Nabi SAW? Jawabnya tendang, tentunya adalah apa? Oh, tentu Nabi Muhammad SAW lebih perhatian terhadap agama. Ini pertanyaan kedua. Terus kalau begitu kata Syekh, kalau memang kesalahan yang lebih samar adalah eh, kesalahan yang lebih jelas haramnya itu adalah sujud kepada selain Allah dan nabi sallallahu alaihi wasallam lebih perhatian kepada agama Islam ini lebih cemburu kalau bahasa arabnya azghyar tapi apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada muad bin jabal ketika dia sujud kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari negara romawi di sana dilihat bahwasanya orang-orang Romawi sujud kepada kepada pembesar-pembesar mereka wah pada pembesar aja sujud ya kan? saya kepada Nabi tentu lebih lebih harus pantas untuk sujud pulang ke Madinah sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh Mu'ad bin Jabal tidak bina sehati baik-baik Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang lebih marah apabila pelanggaran atau apabila Islam itu dilanggar. Dan pelanggaran Muad bin Jabal saat itu besar sekali sujud kepada selain Allah. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengutik-ngutik keselamatan Muad bin Jabal. Tapi kenapa kalian wahai para pemuda yang perhatian kalian kepada Islam jauh lebih rendah dibandingkan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian menyikapi sebuah kesalahan yang tersamar kepada bagi sebagian ulama. Kenapa kalian keras sedemikian itu kepada mereka? Jadi kalau kita bayangkan ini bukunya dibakar. Kalau orangnya masih hidup, kira-kira gimana itu? Mungkin orangnya yang dibakar maka akhirnya para pemuda sadar. Iya. Kok kami begini. Ya? Akhirnya setelah itu mereka belajar, datang ke rumahnya Syekh Ibrahim, kemudian dinasihati, belajar terus sampai akhirnya tersadar. Ndak ada yang maksum. Sampai ulama-ulama besar pun ndak ada yang maksum. Apalagi para ustaz, para dai, apalagi kita sebagai suami. Kalau istri menilai kita dari kesalahan yang kita perbuat, habis kita Setiap kita bersalah, langsung apa? Cerai. Pokoknya minta cerai. Aku gak mau punya suami yang berbuat kesalahan. Sulit kita itu dapat suami yang maksum. Gak akan dapat. Demikian juga suami menghadapi sang istri. Kalau kita ingin istri yang maksumah, gak ada. Makanya menghadapi kesalahan istri itu jangan terlalu apa? berlebih. Dia manusia biasa yang ter terkadang terjerumus ke dalam kesalahan ada yang kita maafkan ada yang kita nasihati ada yang terkadang kita beri hukuman akan habis teman kita kalau kita anggap teman kita setiap melakukan kesalahan harus kita jauhi harus kita singkirkan ini tidak tidak akan bisa terus nanti yang benar siapa tidak ada yang benar di muka bumi ini Karena yang menyalah-nyalahkan juga salah Makanya kalau kita Memancangkan diri kita Menjadi orang menjadi orang yang paling benar Di muka bumi ini seluruh orang salah Si fulan itu demikian Demikian demikian Emangnya ente tidak salah Ente kotok Ente bisa menyalahkan mungkin lain. Tapi jangan-jangan ente Kita, anda, di depan istri anda Pun demikian ditahdir habis-habisan Hehehe jadi suami saya itu para akhwab. Hmm, waduh. Suaminya ditahdir oleh istrinya. <laughs> Habis sudah. Halakulihal. Kecamkan dalam dada kita bahwa. Manusia itu tidak maksum. ya Tidak lepas dari yang namanya apa? Dosa. Akan tetapi. Yang jadi patokan kita adalah. Mana yang lebih dominan. Kalau suami kita dominan baik. Maka berarti suami kita orang baik. Kalau istri kita dominan kebaikannya, dia adalah orang baik. Kalau teman kita dominan kebaikannya, dia adalah orang baik. Kalau ulama itu adalah dominannya ahlu sunnah, asal akidahnya adalah ahlu sunnah, seperti Imam Ibnu Hajar al Asqalani dan Imam Nawawi yang diperbincangkan itu, maka mereka berdua adalah tetap ahlu sunnah. Ya, Allah taala a'lam as-salam. Termasuk dalam menyikapi. Perselisian yang ada di kalangan para ulama Antara Syekh Hulan dengan Syekh Hulan Syekh Hulan dengan Syekh Hulan Maka kita lihat Ini pentingnya belajar manhaj, pentingnya belajar Pokok-pokok Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ya, Perkara-perkara apa saja yang Menjadikan seorang itu Ahlus Sunnah Dan dia dianggap sebagai Ahlus Sunnah Dan kalau melanggar, maka dia keluar menjadi dari peredaran atau lingkaran Ahlu sunnah wal jamaah. Ini perlu. Di ilmu masih sangat luas perlu untuk banyak dipelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agama ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada uh, kita semuanya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa salallahu ala nabiyyina Muhammad Wa rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha astaghfiruka wa adubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja Semoga bermanfaat Kirimkan Kirim. donasi terbaik anda, terbaik anda Ke rekening BNI Syariah Kode 427 Nomor rekening 7755 33 1193 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Mari Dukung, Dukung, dakwah Dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM Murnikan Kakidah menebarkan sunnah. sunnah.